Alhamdulillah kita kembali lagi di Tablik Akbar 1431 Hijriah Buat Anda yang saat ini mungkin baru bangun tidur pada saat Anda mendengar beduk tadi Itu belum beduk waktu berbuka, masih lama ya Kecuali <gulau> Anda yang berada di Indonesia Timur ya, siap-siap sebentar lagi Baik, pemirsa TV TVO dimanapun saja ada berada, Alhamdulillah kita kembali lagi di sini Dan tema kita kali ini adalah bulan Ramadan sebagai bulan berbagi ya di antara kita pasti sudah terbiasa mungkin untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau amal baik diantaranya adalah dengan sodako. Tapi seberapa banyak kita yang sadar tentang penting sodako itu sendiri dan bagaimana boleh juga kita memaknai sodako dalam kehidupan kita? Ada loh orang yang sengaja melakukan tindak pidana korupsi sengaja. Tapi dia berpikiran gampang, ah gampang, nanti sedekah aja, toh juga nanti dosanya diampuni. Nah bagaimana dengan orang-orang seperti itu? Nah untuk membahas ini, kita sama-sama akan mengundang ustadz kita yang Alhamdulillah sudah hadir-hadir bersama kita, Kiai Haji Zainuddin MZ. Takbir, Allahu Akbar! <tik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainuddin MZ. Kiai, apa kabar Kiai? Subhanallah. Assalamualaikum. Silakan kiai. Kiai tadi kita mengangkat tema bulan Ramadan sebagai bulan berbagi. Mungkin kiai bisa langsung menyapa dan langsung memulai tahun kita. Fadil kiai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku para santri, hadirin hadirat dan segenap pemirsa TV1 yang saya cintai. Sekarang ini Banyak orang merasa pintar Tapi sedikit orang pintar merasa Merasa pintar itu sering menimbulkan kesombongan Tapi pintar merasa itu sering menimbulkan kebijakan nah, Tidak bisa kita Mendidik orang cinta fakir miskin cuma lewat seminar, simposium, dibacakan makalah, dibicarakan penderitaan orang lapar, tapi yang pidato orang kenyang semua. Dari mana kepekaan itu mau tumbuh? Enggak bisa kita ngajar anak berenang cuma di teori, enggak pernah dibawa ke kolam. Nah, ini puasa secara direct rasakanlah lapar dan haus enak apa enggak kalau kau tahu lapar hausnya enak laparmu sebentar hausmu sekejap jika maghrib datang lapar hilang haus lenyap Nun, saudara-saudaramu yang terkapar di kolong-kolong jembatan janda-janda tua yang merintih kelaparan, tiap hari merasakan seperti ini tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah dari situ timbul kepekaan Kepakaan membangun kepedulian Dan kepedulian biar saja menciptakan semangat kebersamaan Itu yang orang tua kita istilahkan Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul Duduk kita sama rendah, berdiri pun kita sama tegak nah, Sebab itu dalam hadis kursi Allah SWT menyebutkan Ada golongan yang dicintai Allah Salah satunya adalah Ohibbu ahlas safa Aku cinta orang yang pemurah. Aku cinta orang yang ringan tangan. Aku cinta orang yang suka memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukannya. Wa hubbi lil fakiris syakhi asad. Tapi aku lebih cinta lagi kepada orang miskin yang pemurah. Jadi kalau orang kaya sedekah lima ribu. Orang miskin sedekah lima ribu ya. Sama lima ribunya Pak David ya. Tapi lebih besar pahala si miskin itu Karena buat si kaya apalah artinya uang lima ribu Tapi buat si miskin dia mesti peras keringat, banting tulang Namun dia berani Seperti beraninya yang kaya tadi itu Kira itu ya. Bagaimana puasa membangun kepedulian Dengan merasakan lapar dan haus ya. okay, Tapi bicara mengenai uh... Kepedulian sosial Pak Gai Tadi dikatakan Pak Gai uh, Dengan kita berpuasa kita bisa Melatih diri kita seperti anak Kalau mau belajar berenang jangan teori saja Dengan menahan lapar Ini salah satu bagian Tapi kenapa zaman sekarang banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa Tetapi hatinya kok masih belum terketuk gitu, Hatinya masih keras saja Gai ya. silakan Gai Seperti tadi subuh kita sampaikan Bahwa orang terjebak Kepada rutinitas ritual ibadah dilaksanakan hanya untuk menggugurkan kewajiban, ya. jadi dampaknya tidak membias pada pembentukan pribadi, ya. sehingga sholat rajin, Maksiat tekun, <laughs> sedekah mau, tapi nyolongnya lebih gede, <laughs> ini ibadah tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian, ya. dan akibatnya bukan salah ilmu ibadahnya, tapi ah. salah di mananya, kiai yang bersangkutan melaksanakan ibadah hanya dengan prinsip untuk melaksanakan sebuah kewajiban. Ya. Asal gugur kewajiban, selesai. Haji jadi mode ya. Ah. Apa namanya umroh jadi mode. Cuma ya. sekedar tren aja. Oh, akan nikah di depan masjidil haram iya. dua bulan pulang cerai ini buat apa sampai ke masjidil haram kalau memang mau cerai ini kan tren-tren yang sebenarnya pada akhirnya membuat image yang tidak baik terhadap nilai-nilai agama kita ya, gitu. Okay. Okay, seperti apa sih Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita kiai, uh, dalam bersikap Bertingkah laku atau mungkin para sahabatnya Mungkin pada kesempatan sore hari ini nih Khususnya buat jamaah yang saat ini mungkin lagi Menunggu waktu berbuka Dari tadi saya udah bilang Kiai, ada yang sekarang lagi ngeliatin Meja makannya, ada yang bolak balik dapur <laughs> hmm. Ada juga yang ngapa ngapain hmm. Ada gak cerita Yang bisa menginspirasi kita Kiai Kalau soal berbagi, ada ya. satu riwayat Selesai sholat Rasulullah itu langsung pulang ya. Tidak wirid, tidak zikir sahabat heran, lalu tidak lama Rasulullah datang lagi, ke masjid lagi, lalu ditanya kenapa tadi zikir dan doa ya Rasul beliau jawab, tadi selesai sholat, saya ingat, di rumah itu ada uang dua dirham belum saya sedekahkan saya tidak kepengen uang itu nyinep jadi pikiran, Allah. saya cepat cepat pulang, saya sedekahkan sekarang sudah tidak ada apa-apa di rumah, saya tenang ayo kita wiridkan, teruskan wirid kita, tidak ada apa-apa tenang, kalau kita kan gedabuk-gedubuk. Ya ampun, lihat tabungan lihat berapa tinggal berapa enggak cukup aja kita stres ya. Banyakkan, apalagi di sini nih. Yang anak-anak perantau yang nyampe di sini lihat tabungannya udah mau habis ya gitu. Belum ada kiriman, ada yang belum dapat kiriman? Hah? Ada. Katanya belum Tapi di sini enggak lah di sentensi ini. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, Kek. Ada satu pertanyaan tadi, kayak yang begitu menggelitik, yaitu bagaimana dengan orang-orang yang saat ini dia berjalan ibadah menjalankan ibadah puasa? Kayak kaya bilang tadi ibadah jalan maksiat juga tekun. Nah, ibadah jalan, sodakoh jalan, korupsi juga jalan. Mereka menganggapan bahwa sambil korupsi dia bisa sodakoh, bisa ngilangin dosanya. Benar tak? Tapi jawabnya nanti Kiai. Jangan kemana-mana, tetaplah di takbir tablik akbar 1431 hijriah. Alhamdulillah kita kembali lagi di tablik akbar 1431 Hijriah. Tentunya persembahan dari TV One Buat anda yang menantikan hadiah jangan khawatir Nanti di akhir acara atau di penghujung acara ini Kami akan bagi-bagikan hadiah Yang merupakan persembahan dari top 1 Oil Action Matic Uang senilai 1 juta rupiah setiap hari untuk pemirsa yang ada di rumah Ya, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Sama santri-santri yang ada di PP Darunajah ini nih. Gimana semuanya? Masih semangat? Coba, kok semangatnya masih... Coba, Masih semangat semuanya. Alhamdulillah. Kita takbir sama-sama. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Coba, semangatnya mana yang laki-laki? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan tausiah dari guru kita yang sudah hadir bersama-sama kita, Kiai Haji Zainuddin MZ. Pada Kiai kami persilakan, fadhol Kiai. Hadirin dan pemirsa TV One Pada mulanya Islam itu Membebaskan manusia Dari ras diskriminasi Mengikat manusia Dalam persaudaraan akidah Apapun orang datang Apapun warna kulit, Dari suku apapun Ia dilahirkan Kalau akidahnya sama Itu adalah saudara kita Kemudian dalam menjalin semangat persaudaraan, maka diajarkan soal kepedulian, kedermawanan, keinginan untuk menolong orang yang memerlukan pertolongan. Sehingga hadis kursi menyatakan, O hebbo ahlas shakha, aku cinta orang yang ringan tangan, enteng dalam memberikan pertolongan, Enteng dalam membantu orang yang memerlukan bantuan malah setiriwayat menjelaskan, nanti itu di akhirat sudah ada yang pernah ke akhirat belum? belum? sama Dan, nanti itu di akhirat di depan pintu surga itu ada yang bertengkar pertama orang yang mati syahid yang kedua orang yang hajinya mabrur yang ketiga orang kaya yang pemurah dan yang keempat orang alim ini masing-masing merasa berhak lebih dulu masuk ke surga bertengkar di depan pintu surga Allah turun utus malaikat Jibril Jibril coba adilin kenapa mereka ribut di depan pintu surga itu? turun malaikat Jibril eh hey, ini kenapa sih ribut di depan pintu surga disini anu Pak Jibril akrab banget kayaknya pakai Pak Jibril. Masing-masing kami merasa berhak lebih dulu masuk ke surga. Oh begitu. Iya. Memangnya apa sih apa sih amalan kamu waktu di dunia kok masing-masing merasa berhak lebih masuk, lebih dulu masuk surga? Coba sini yang pertama. Sampean Mas sini. Dari Jawa ini yang pertama nyabang Sini. Apa amalan kau waktu di dunia sampai merasa berhak lebih dulu masuk surga? Ya Malaikat Jibril Saya waktu di dunia pergi haji Haji saya Alhamdulillah Mabrur Katanya orang yang hajinya mabrur masuk sorga lebih dulu Kata siapa? Kata Qiyai Waktu pengajian saya diajarin begitu eh, Kalau begitu jangan mendahului orang yang memberitahu kamu dong Yang ngasih tahu kiai. Iya Udah Qiyainya duluan Kamu mundur Yang kedua I know, Jibril, saya itu waktu di dunia berjuang membela agama Saya ikhlas karena Allah, saya mati syahid Katanya orang mati syahid masuk surga lebih dulu Kata siapa? Kata Kiai Wah ini sama Benar? Kamu yang ketiga Jibril, saya waktu di dunia diberikan amanah berupa harta Harta itu saya belanjakan di jalan Allah Katanya orang kaya pemurah masuk surga lebih dulu dari yang lain. Kata siapa? Kata Kiai. Ini sumbernya jelas. Sumbernya sama semua. Kiai, silakan masuk lebih dulu. Nah, untung kiai Kiai tahu diri. Gak mentang-mentang disuruh, lantas nyelonong aja. Kata Kiai, sebentar dulu Pak Malaikat. Ini memang semua saya yang kasih tahu itu. Yang mati syahid, yang haji mabrur, yang pemurah, saya sumbernya. Tapi saya ini kan bisa jadi kiai ini. Karena dulu ada orang kaya, pemurah. Bangun pesantren. Saya belajar di situ. Dibeliin saya kitab. Makanya saya bisa jadi kiai. Kalau masuk surga lebih dulu yang... Dari yang pemurah itu. Rasa-rasanya enggak enak saya. Gara-gara dia bangun pondok itu. Orang kaya pemurah. Jadi, biar dia dulu masuk surga. Saya ikut nyusul belakangan. Jadi... Walaupun kita bukan kiai itu ada harapan masuk sorga lebih dulu dari kiai itu maksudnya lo asal jadi orang yang pemurah ini udah jadi kiai enggak pelitnya tujuh belas setan. Pakai apa masuk sorganya itu? Enggak ada pilihan. Enggak ada pilihan. Jadi bulan Ramadan ini kesempatan untuk berbagi, menimbulkan kepekaan. Masalah paling pokok di Indonesia kan kita masih bergelut dengan kemiskinan dan keterbelakangan yang padahal sebagai negara yang besar dan kaya sudah tidak pantas Indonesia bicara soal kemiskinan sudah tidak pantas Indonesia bicara soal ketertinggalan mestinya kita tidak lagi bicara soal kemiskinan negara kita besar sumber daya alam kita luar biasa tapi masih berkutat saja di soal kemiskinan soal keterbelakangan dan sebagainya dan sebagainya walaupun barangkali Faktor salah urusnya jauh lebih besar ketimbang faktor kemiskinannya itu Oleh karena itu dituntut kepedulian Dituntut keinginan berbagi Ada rasa bahagia membahagiakan orang lain Sehingga pelaksanaan daripada ibadah puasa Membuat bias dalam kehidupan Membangun manusia yang punya kepedulian sosial yang tinggi Punya empati Sekali lagi Kepekaan menimbulkan kepedulian kepedulian, melahirkan semangat kebersamaan, dan kebersamaan itulah yang sangat kita perlukan sekarang ini sehingga berdua pasti lebih baik daripada sendiri bertiga, pasti lebih baik daripada berdua semakin banyak kita bergabung, semakin kuat kita untuk kemasalahan umat di masa yang akan datang jadi itu, Mung ya. David baik, Kiai, tadi pertanyaan uh, saya belum terjawab uh, mengenai ada orang yang beranggapan bahwa sedekah itu kan bisa menghapuskan dosa Betul ya Jadi karena dia tahu sedekah itu bisa menghapuskan dosa Jadi maksiatnya juga jalan terus, korupsinya jalan terus, lo juga nanti dengan dia bersedekah bisa menghilangkan dosa-dosanya. Nah, apakah itu betul Kiai? Tapi nanti jawabnya Kiai ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi, nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda, ya, untuk mendapatkan hadiah, ya, persembahan dari top one tentunya. Dan bagi Anda yang saat ini mungkin berada di Indonesia Timur, ya, entah sekarang sudah berbuka atau siap-siap untuk berbuka puasa, ya. Jadi jangan lupa setelah berbuka puasa, lakukan langsung salat maghrib, ya. Jangan kemana-mana kita akan lanjutkan lagi, ya tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Alhamdulillah kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijrah Kita takbir sama-sama Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah, sengaja kami bertakbir tentunya Membesarkan nama Allah Sekaligus juga buat Anda yang saat ini Sedang menunggu waktu berbuka, kami ingatkan Buat Anda yang belum menjalankan ibadah sholat asar Yang berada di Indonesia Tengah dan juga Indonesia Barat Ayo jalankan mumpung waktunya masih ada ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi Mendengarkan talsias dari guru kita Kiai Haji Zainuddin M. Zad Silahkan Kiai, foto Baik, hadirin dan Pemirsa TV One Tadi ada pertanyaan dari Bung David tentang orang yang sodakoh lalu beralasan orang yang korupsi lalu beralasan toh nanti kalau di, dia bersedekah dosa korupsinya bisa terhapus. Memang ada hadis yang mengajarkan zaku amwalakum bis zakah bersihkan hartamu dengan zakat kata-kata membersihkan itu memberikan gambaran tentang sesuatu yang pada awalnya memang bersih lalu terkena kotoran itu yang bisa dibersihkan sarung saya kena kain eh sarung saya kena tanah iya supaya kelihatan diperhatiin enggak gitu aja sarung saya kena kotoran Nah itu sarungnya yang bisa dibersihkan Tapi kalau kotorannya sendiri Kan gak bisa dibersihkan Oh memang kotoran Jadi sesuatu yang didapat Jelas dari yang haram Tidak mungkin bisa dibersihkan Dengan cara-cara membayar zakat Dan lain sebagainya Memang bendanya itu yang najis Yang kotor Bagaimana mau dicuci? Kotoran gak bisa dicuci Yang bisa dicuci Sarung yang kena kotoran tapi kalau kotorannya sendiri yang gak bisa dicuci dong Kotoran Jadi kalimat zaku amwalakum bizaka Kalau harta kita bercampur dengan yang haram Bercampur dengan yang subuhat Bercampur dengan yang tidak baik Itu yang kita berharap dibersihkan oleh zakat Tapi kalau memang mutlak dari tempat yang haram Mutlak hasil korupsi Mutlak hasil mencuri Ya bagaimana kotoran mau dibersihin Enggak bisa ngebersihin kotoran itu Habis ya kayaknya Habis ya. <laughs> Nah buat saya yang penting sebenarnya adalah Bagaimana puasa membangun kepedulian sosial Karena menurut saya Masalah utama dari bangsa kita kan masih berkutat di soal kemiskinan Walaupun sebenarnya sudah tidak pantas lagi Indonesia ngomong soal kemiskinan sudah tidak pantas lagi, coba bayangkan. Kita ini oleh Allah dikaruniai negara yang begini besar dan kaya. Besar dan? Besar dan? Kaya. Besar karena pulau-nya saja 17 ribu pulau. Itu belum termasuk pulau Gadung dan pulau Gebang. Tambah dua kalau itu masuk. Dan kaya, anak anakku santri lihat Indonesia kita ini. Buminya subur Di atas perut Buminya segala tanaman hidup Baik pernah teman saya Orang Arab bilang Indonesia guais Indonesia hebat Apa nya kata saya Tanahnya subur Tongkat ditanam jadi pohon Namanya singkong Tongkat ditanam Jadi pohon Kami Arab dia bilang pohon ditanam Jadi tongkat Mati itu pohon tanahnya subur, di bawah, di bawah perut buminya, Masya Allah, gas, minyak, batu bara, lumpur, apa lagi? <gayu> Dasyat, lautnya kaya, hutannya kaya, kekayaan negeri ini, kan harus digunakan, bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu amanat pasal 33, kalau disalahgunakan, Pastilah ada efek lain yang menyebabkan yang nitip ini, Indonesia ini, kurang senang kepada kita. Jadi, yang terjadi sebenarnya bukan kemiskinan, pemiskinan. Kemiskinan struktural, bukan kemiskinan kultural, secara struktural. Akibat sebagian kita salah urus. Hadirin yang saya hormati, pemirsa TV One yang saya cintai. Karena itu... Kepedulian sosial diperlukan untuk mengikut mengatasi masalah besar yang kita hadapi sebagai bangsa. Dan kemiskinan moral jauh lebih bahaya dari kemiskinan ekonomi. Kan tidak kurang presiden kita sendiri belakangan mengajak para ulama berjihad memperbaiki akhlak bangsa. Saya jadikan catatan itu. Artinya apa? Akhlak bangsa sudah di ujung tanduk. Akhlak bangsa sudah dalam taruhan baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia maupun akhlak kepada lingkungan kita hidup. Akhlak itu kan akhlak kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan menyekutukannya dengan sesuatu, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Lalu akhlak kepada sesama, membangun kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama. Dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Lalu yang ketiga, akhlak kepada lingkungan hidup. Menyeterjemahkan watak rahmatan lil alamin. Kita tidak ramah kepada alam, jadi pantas kalau alam pun tidak ramah lagi dengan kita. Kita tidak mengembangkan sikap rahmatan lil alamin, jadi pantas alam pun tidak ramah lagi dengan kita. Saya merasa bahwa dengan membangkitkan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan ini semakin besar pengaruhnya dalam ikut membantu memecahkan masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa, yaitu kemiskinan dan lebih bahaya dari kemiskinan ekonomi adalah kemiskinan moral Itu. baik, terima kasih banyak Pak Kiai, tentunya kita semua juga Pasti ingin tahu lagi ya, khususnya sini banyak pelajar ya, Apa sih hal simpel atau hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan Untuk melatih diri kita agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang kelak Benar-benar ya, memiliki jiwa dermawan Khususnya untuk anak-anak nih Atau bagaimana saya punya anak, saya melatih anak saya, mendidik anak saya Dengan cara seperti apa, ya, ya. Buat Anda pemirsa, buat Anda yang ingin tahu jawabannya Jangan kemana-mana, nanti kita akan bicara lebih banyak lagi Dan juga nanti kita akan bicara juga bahawa Rasulullah sebagai salah seorang Nabi dan juga Rasul yang terakhir mengajarkan kepada kita untuk mencintai anak yatim dan juga mendidik anak-anak kita dengan cara yang baik. Tetaplah di Tablik Abu Ramadan 1431 Hijriah. Ya Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita kembali lagi tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah Beruntunglah kita Karena kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan Karena pada saat tahun lalu Kita meninggal bulan suci Ramadan Tentunya kita semua berharap kita bisa dipertemukan kembali Dan pada saat kita dipertemukan kembali Ibarat kita dipertemukan dengan kekasih hati Manfaatkanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya Dengan berbuat amalan-amalan baik Dan melakukan tentunya introspeksi diri kita Agar Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita Ya baik Pemirsa, kali ini saya akan bicara mengenai masa pendidikan tidak salah ya. Karena kali ini kita ada di PP Darun aja. Uh, ada Kyai Haji Marusamin. Kyai mungkin Kyai boleh berdiri Kyai. Saya mau tanya-tanya uh, sedikit sama Kyai. Sebagian besar konsep pendidikan di Indonesia ya. Hmm. Sebagian besar itu teori. Hmm. Ya, atau hanya melatih otak. Hmm. Tapi kalau bicara mengenai akhlak, bicara mengenai agama, hmm. itu kan enggak cukup hanya dengan teori tapi juga harus dengan contoh, aplikasi ya, pelaksanaan. Ada enggak yang diajarkan di sini yang mungkin bisa jadi pelajaran buat pemirsa yang ada di rumah? Silakan, Ki. Itulah sangat beruntung para wali santri terutama yang anak-anaknya dididik di pesantren. Karena di pesantren itu eh, dididik, dididik dan diajar. Kalau ilmu pengetahuan itu namanya diajar, tapi kalau pendidikan itu Uh, dibiasakan lama-lama menjadi terbiasa seperti pendidikan ikhlas ya, ya bagaimana anak-anak itu saling menghargai yang lain semata-mata karena Allah ya. dia ikhlas untuk disuruh nyapu oleh kiainya karena dapat pahala dari Allah dan ikhlas inilah yang ditanamkan untuk santri-satri juga kehidupan ke pendidikan takwa takwa itu, kalau kita dekat dengan Allah, banyak berdoa banyak ibadah, banyak melakukan nawafil sunah-sunahnya Allah akan lebih dekat lagi pada kita sehingga Allah akan memberikan rahmat, memberikan ma'una ya. kalau para nabi-nabi diberikan mujizat, ya, itu wali-wali berikan karamah nah kita-kita ini, insya Allah, dapat ma'una, pertolongan dari Allah. Amen, Allah sehingga kehidupan di pesantren tidak boleh menggolimi dengan yang lain Juga guru-guru uh, pesantren harus sederhana Kiai-nya juga harus sederhana Dan pola hidup pesantren ini Kalau dicontoh oleh pejabat-pejabat oh, Oleh para pemimpin-pemimpin saat sekarang ini uh -huh. Saya kira tidak ada orang yang dapat musibah Yang dapat apa, kesulitan, krisis banget, Tidak ada Karena Allah akan memberikan Rizki dari langit. Allah, nah, nah, insya, insya Allah. Mudah-mudahan didengar uh, langsung nih oleh ya. para pejabat-pejabat dan juga pemimpin yang saat ini menyaksikan TV One ya. Kami, Insya nah, Allah kesederhanaan termasuk juga para santri ditanamkan jut. Ini pada bulan puasa itu. Untuk, ya, maksudnya jut itu apa tuh? Oh, ya? Jut itu untuk dermawan. Uh, oh, uh, Wamil ma rezaknaumiyu pekon sebagian rizki yang didapat dari santri padahal ya. santri rezekinya nggak banyak ya. diinfakan subhanallah. subhanallah untuk Allah gitu. rezeki yang diterima santri ya. diinfakan diinfakan ini sebagainya. kan mereka belum bekerja kayak mereka ya, iya tapi yakin bahwa itu akan dapat berkah orang tuanya nanti ya. akan dapat berkah dari Allah rizkinya nanti akan bertambah Amin ya Allah, ya Allah Amin maka dengan rela karena keikhlasan dengan pendidikan ini dan di pendidikan pesantren kita harus bersyukur orang tua yang pesantren karena yeah. tidak ada tawuran, meskipun anak ini dari berbagai daerah, yeah. satu kamar dicampur, uh. tanamkan tidak boleh mendolimi, harus kasih sayang dengan yang lain. Yang senior sama yang junior, yeah. kakak dengan yang uh, adik. Saling membantu, saling menolong, oh. kalau sakit bukan orang tuanya yang apa namanya menolong terlebih dahulu teman-temannya. Jadi sehidup seperjuangan itulah maka para alumni pesantren itu kalau keluar di masyarakat sangat rindu dan saling menolong Allah di tengah masyarakat. Inilah pendidikan pesantren. Mudah-mudahan pola pendidikan di Indonesia ini kalau Indonesia makmur subur aman, ya, ya itu harus diperbanyak sistem pendidikan pesantren di mana-mana. Subhanallah. Paling tidak sistem pendidikan pesantren ya itu seperti uh, pendidikan umum juga bisa mengikuti sistem pendidikan pesantren. Terima kasih banyak, Kyai. Ini orang banyak yang nakut, takut masukin anaknya ke pesantren ya di kota-kota besar karena isunya nanti jadi teroris, Kyai. Ya, nah, ya. itu gimana, Kyai ya, kita sebagai pembina pesantren yakin, hakul yakin, hmm. bahwa itu semuanya isu-isu hanya fitnah. Hmm. Dan fitnah itu tujuannya untuk melemahkan Kader-kader bangsa yang belajar di pesantren Supaya bangsa Indonesia Masa akan datang gak usah belajar di pesantren Sehingga Indonesia mudah dijajah oleh orang asing Allah, jadi kita jangan uh. takut Untuk belajar di pesantren, yeah. setuju semuanya? Iya, yeah. baik, Allahu Akbar Allahu Akbar, baik, untuk kemajuan umat Islam Dan juga kemajuan bangsa kita, terima kasih banyak yeah. Kehaji Marusamin, ya, baik kita akan uh, Memberikan kesempatan nih, buat jamaah Atau para santri yang ada di sini untuk bisa bertanya Langsung, entah kepada Kehaji Marusamin Atau kepada Kehaji Zaidunin MZ Tuh, silahkan siapa yang mau bertanya Siapa? Oh, adik silakan. Namanya siapa? Langsung pertanyaannya, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, jadi malu nih masuk TV. <laughs> Entar sebentar, sebentar, sebentar, ha. Dek. Sebentar ya, de, sebentar, Dek. Dek de. Zainuddin. Dek, coba tarik napas dulu. Wah, <laughs> oh, ya. Silakan pertanyaannya. <laughs> Ustaz Zainuddin. Iya. Ustad, jadi gini Ustaz ada orang kaya, dia ini mau sedekah Ustaz Nah, setengah dari harta yang mau eh, dia sedekah. Sebentar ini, sebentar deh, mohon maaf saya potong. Namanya siapa? Dani Dwi Saputra. Dani. Dwi, Dwi Saputra. Dwi Saputra. Dari mana kamu asalnya? Dari Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat. Dani Dwi Saputra. Oke silakan dilanjutkan lagi. Jadi setengah dari hartanya itu Ustaz Pertama, setengah dari harta dia jerih parah jerih payah dia sendiri, Ustaz Nah, setengahnya lagi itu, Ustaz Itu dari ini, Ustaz Dari dia minjem kemana-mana Nanti dia ganti Itu, nanti itu itu boleh Boleh nggak, Ustaz, itu? Jadi ada orang kaya Orang kaya, ha? dia mau menyedahkan Menyedekahkan harta, hartanya, menyedekahkan hartanya. Mm -hmm. Setengah dari, dari hartanya. hartanya itu hasil minjem Sa. setengah dari hasil minjem. minjem nah yang setengahnya lagi harta jerih payah dia sendiri oke jadi boleh enggak harta yang hasil minjem iya. itu disedekahkan juga ke orang yes. gitu silakan izin Ustaz silakan Kyai iya yang yang hasil minjem itu hmm. dia yang boleh disedekahkan adalah yang hasil jerih payahnya saja yang hasil dia minjem karena masih bersangkutan dengan hak orang lain Sebaiknya dia utamakan juga hak orang lain, gitu, iya. gitu ya. Jadi ini dia harus lebih utamakan hak orang. Jadi yang minjemnya ini gimana? Dibayar dulu? Apa gimana? Iya, itu kan hakul adami, hak, hak kemanusiaan yang harus diselesaikan. Oke. Okay. Nah, kalau ada yang beranggapan gini, kiai, katanya kalau kita masih punya utang nih, maaf ya, saya saya pernah dengar kalau kita masih punya utang, bayar zakatnya belakangan, bayar utangnya dulu. Nah, itu gimana, kiai? Kalau yang kayak gitu, sama-sama kewajiban. Jadi mana ya, yang lebih dulu, Kiai? Ya lebih dulu bayar utang. Lebih dulu bayar utang. Pokoknya itu saya bayar utang dulu deh, Kiai, sama Kiai. <laughs> ya baik. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Siapa? Silakan, Nohti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Langsung pertanyaan. Ya, nama saya Kodrina Sufi. Dari? Uh, dari Bekasi. Dari Bekasi. Silakan. Uh, yang ingin saya tanyakan, uh, apakah? Yang dinamakan bersedekah itu hanya dengan berupa harta ataupun uang Ataupun e, dapat berupa e, kita berbagi ilmu dengan orang lain ya. Ataupun dengan memberikan makanan kepada orang yang kelaparan hmm. Apakah itu juga disebut dengan bersedekah? Ya. Apakah e, apa hukumnya dan apa pahalanya sama nilainya dengan yang sedekah berupa uang? Ya. Terima kasih Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Biasa kalau pelajar pertanyaannya gitu Kalau gak pakai uang bisa gak yang lain ya Karena kan belum cari uang silakan Ya saya kira bukan masalah pelajar saja uh. Karena kemampuan tiap orang kan tidak Berbeda sama ya. Berbeda-beda ya. Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan Siapa yang punya harta bersedekahlah Dengan hartanya Yang punya ilmu bersedekahlah Dengan ilmunya Sehingga jawabannya adalah sedekah Tidak hanya dalam bentuk harta ya. Dalam bentuk tenaga Dalam bentuk ilmu Bahkan dalam bentuk senyum sekalipun itu minimalnya uh -huh. senyummu tabas fi wajhi akhika laka sodakoh senyummu kepada temanmu itu itu adalah sedekah. Jadi kalau pakai duit belum bisa ya sedekah senyir aja banyak senyum aja sudah uh -huh. sedekah. Ya, ya, ya. Tapi kalau misal pakai ilmu pengetahuan kita bagi-bagi ilmu gitu boleh ya? Boleh, kaya, boleh, boleh ya. Bantu. Apalagi kalau lagi ulangan. Enggak, <laughs> enggak, enggak bercanda. <laughs> Kiy, mungkin apa yang bisa kita simpulkan di kesempatan hari ini, Kiy? Nah, tapi sebelum disimpulkan tadi Kiy masih ada utang loh Kiy mengenai masalah anak yatim Kiy. Bisa dijelaskan sedikit sekaligus kita tolong diberikan kesimpulan di kesempatan kali ini. Silahkan Kiy. Iya. Rasulullah bersabda: Anawaga filul yatim khati niyaul kiamah. Aku dan orang yang mau menanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat. Jadi ada jaminan kalau di akhirat ingin dekat dengan Rasul maka di dunia dekatlah dengan yatim. Yang dimaksud dengan dekat di sini adalah anawaga filul yatim. Kafil artinya menanggung beban. S apa itu dia? SPP-nya, makannya, pakaiannya dan sebagainya. Aku dan orang yang mau nanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat nanti. Nah, sebaik seterusnya ada hadis, rumah yang paling disukai Allah adalah rumah yang di dalamnya ada yatim yang dihormati. Dan rumah yang paling dibenci Allah adalah rumah yang di dalamnya ada yatim yang disia-siakan. Ya. Itu itu sebuah Bimbingan dari baginda Nabi Karena itu di bulan ini Siapa yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Dekatlah dengan anak-anak yatim Bantu pendidikannya Paling kurang usap kepalanya penuh kasih sayang Sebagai bagian dari rasa Kecintaan kita kepada anak-anak yatim Oke okay, baik Kiai Terima kasih banyak mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi sedikit ya Sambil nanti Kiai akan menyimpulkan uh, Apa apa yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini Kami juga memberikan kepada kesempatan kepada Anda pemirsa Bulan suci Ramadan ini untuk bagi-bagi hadiah ya Ada kuis dari Oli Top One Kita sama-sama langsung ke kawan saya Ninda, silahkan Ninda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa takblik akbar Ramadan.